Tuhan itulah kerinduan kami Kami dikuatkan Kami ditegakkan Bukan oleh kemampuan kami Tetapi oleh tanganmu Yang penuh kuasa Demikian pula dalam kehidupan kami Kami tegak Karena kebenaran Yang berasal dari Tuhan Bahkan kami mampu Mewujud nyatakannya Dalam kehidupan kami Tuhan terima kasih Kiranya hambamu Penginjil Nita Wijaya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi dengan kuasa roh kudus, kesetiaan hati dalam pelayanan, bahkan pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan. Tuhan engkau tahu kerinduannya dalam melayani Tuhan. Kami pun ingin belajar dari hambamu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara. Saudara-saudara, hari ini kebaktian yang pertama sampai yang ketiga akan disampaikan oleh e, penginjil Nita Wijaya. Beliau sebagai hamba Tuhan di KKM Kaemtong, Saudara ya, sudah bertahun-tahun dan 16 tahun pelayanan di Papua, Saudara ya. Saya rasa bukan 16 tahun, tetapi jauh lebih lama karena saya ingat ketika masih kuliah pun hatinya sudah ada di sana. Walaupun secara fisik belum kesana, saudara ya. Dan kita akan mendengar Uraian firman Tuhan dan e, pelayanan mimbar kami persilahkan. Terima kasih. Ya selamat pagi, bapak ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang wujud nyata kebenaran. Nah sudah. Tiga minggu yang lalu ya kita belajar dari kitab Roma tentang apa itu kebenaran yang diungkapkan melalui kitab Roma. Dan hari ini saya pikir kita akan melengkapinya semoga bisa menjadi kebenaran yang lebih komprehensif, yang lebih lengkap dan lebih luas yang kita dapati dari pernyataan Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Roma. Kita akan baca Roma 12 ayat 1 dan 2. Lalu 14 ayat 7 dan 9 Saya pikir yang pria akan bacakan Roma 12 ayat 1 dan 2 Setelah itu yang wanita ayat 14 Pasal 14 ayat 7 sampai 9 Ya dimulai dari yang pria silakan dibacakan Roma 12 ayat 1 dan 2 wanita mulai ayat 14 ayat 7-9 sebab tidak ada seorang pun diantara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri sebab jika kita hidup kita hidup untuk Tuhan dan jika kita mati kita mati untuk Tuhan jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali Supaya ia menjadi Tuhan Baik atas orang-orang mati Maupun atas orang-orang hidup Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kitab Roma menurut John Stott Adalah kitab yang murni Menyatakan Injil Martin Luther, Bapak Reformasi Dan juga Calvin setuju Bahawa kitab Roma adalah Kepala dari seluruh perjanjian baru di mana kita bisa menemukan Injil yang murni itu di dalam kitab ini. Nah, saudara, kalau kita mau mewujud nyatakan kebenaran, maka tentunya yang paling pertama adalah kita harus tahu apa kebenaran itu sendiri, apa kebenaran yang dimaksudkan di dalam kitab Roma. Saudara, Paulus menyampaikan Injilnya diawali dengan pernyataan tentang murka Allah. Bahwa tidak ada satupun manusia yang terkecuali yang luput dari murka Allah. Karena dosa kita, maka kita semua berada di bawah hukuman. Status kita adalah status orang yang harusnya mendapat hukuman. Dan karena manusia terlahir dari dosa, maka tidak ada satupun dari kita yang saat ini tidak akan menerima hukuman Allah. Dan karena dosa kita, maka kita terpisah dari Allah. Tetapi Allah merencanakan penyelamatan melalui Kristus. Dengan kematian dan kebangkitan Kristus kita mengalami penyucian dan pengudusan di mana kita yang seharusnya menerima murka Tuhan, murka Allah itu ditimpakan ke dalam diri Yesus Kristus ketika dia mati di kayu salib. Kita yang seharusnya menerima hukuman atas dosa dan pelanggaran kita digantikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga ketika kita berhadapan dengan Allah kita bukan lagi dengan status orang-orang yang dimurkai, melainkan kita adalah orang-orang yang dibenarkan melalui Kristus di dalam dia dan oleh darahnya. Nah saudara itulah Injil yang disampaikan oleh Paulus, kebenaran yang dia nyatakan mulai pasal 1 sampai pasal 11 di dalam kitab Roma. Saya menyimpulkan bahwa kebenaran yang dimaksudkan Paulus adalah disarikan sebagai iman kepada Kristus adalah satu-satunya tumpuan manusia untuk diterima oleh Allah. Jadi kita diterima oleh Allah, dibenarkan oleh Allah dengan status anak Allah bukan karena perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita tetapi sungguh hanya karena anugerah Allah. Anugerah Allah yang ditekankan di dalam kitab Roma ini oleh Paulus sebagai kasih karunia, keselamatan yang diberikan. Dan bukan hanya itu Paulus menjelaskan bahwa setelah kita menerima anugerah itu, maka kita hidup oleh roh. Kita bukan lagi hidup oleh daging kita, tetapi kita hidup oleh roh. Nah Bapak Ibu sekalian sekarang setelah kita tahu apa itu kebenaran, setelah kita tahu kebenaran itu, Bagaimana kita bisa mewujud nyatakannya tentunya ada hal yang lebih penting dari itu Kita perlu tahu dulu apa tujuan kebenaran ini yang disampaikan Apa tujuan Paulus menyampaikan kebenaran ini Nah Bapak Ibu kebenaran ini disampaikan signifikansinya atau kepentingannya Bukan cuma supaya ketika kita disucikan kita ketika kita menerima Kristus Maka kita bebas dari hukuman neraka jadi tujuan kebenaran ini disampaikan bukan cuma supaya kita bebas dari neraka tetapi ada yang jauh lebih penting dari itu yaitu ketika kita menerima kebenaran itu maka kita mempunyai arah hidup yang baru. Dimana kita memiliki kehidupan yang sepenuhnya terpusat pada Kristus dimana kehidupan kita adalah kehidupan yang memuliakan dia dulu sebelum kita menerima kebenaran kita adalah orang yang berada di bawah murka Allah, tetapi setelah kita dibenarkan, maka kita memiliki hidup yang terpusat kepada dia bagi dia dan oleh dia nah itu sebabnya ketika Paulus menyampaikan di dalam pasal 12 ayat 1 tadi karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu jadi karena kemurahan Allah itu kalau disambung di pasal 11 ayat 36 ya sebelumnya, sebab Segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kepadamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai kebenaran yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Jadi sebetulnya tujuan dari kebenaran yang Paulus mau ungkapkan di dalam pasal Roma 12 ayat 1 dan yang 2 ini saudara Setelah kita menerima keselamatan itu bukan cuma kita bebas dari kehidupan dalam murka Allah Tetapi kita mau mengelola hidup kita, kita mau memberikan hidup kita sepenuhnya bagi dia dalam segala aspek kehidupan kita Nah saudara ayat ini Roma 12 ini mengatakan bahwa ibadah yang sesungguhnya adalah ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuh kita. Saudara, apa itu ibadah yang sejati? Ibadah yang sejati adalah hidup yang didedikasikan 100% kepada Allah. Hidup yang diberikan semuanya, seluruhnya, segala aspek hidup kita bagi dia, bagi kemuliaannya. Saudara, itu adalah ibadah yang sejati. Saudara, Ayat selanjutnya dikatakan bahwa, mengatakan bahwa persembahan yang hidup itu adalah yang kita persembahkan hidup kita, bukan hidup yang mati, tapi persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kita memberikan hidup kita kepada Allah, hidup yang baru, bukan hidup yang mati. Lalu juga kita memberikan hidup kita yang kudus kepada Allah, bukan hidup yang cemar dan yang berkenan kepada dia. Dan ini semua dimungkinkan saudara ketika kita mengalami pembaharuan budi kita, ketika kita memilih untuk tidak bersatu dengan dunia, ketika kita melepaskan dunia, ketika kita hari demi hari, kita mati bagi dosa kita. Jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Segera apa artinya berubah oleh pembaharuan budi? Berubah oleh pembaharuan budi adalah transformasi di dalam rohani kita. Transformasi adalah wujud yang dirubah bentuknya, merubah bentuk kita. Kalau dulu arah hidup kita adalah terfokus kepada diri kita sendiri, tetapi kini setelah kita menerima kebenaran itu, maka hidup kita terpusat pada Allah kalau dulu kita senang kepada dosa kita hidup di dalam gelap tetapi sekarang kita mau meninggalkan dosa kita hidup menjadi anak-anak terang sederhana karena itulah maka ketika kita mau merubah seluruh kehidupan kita kita akan tahu apa itu kendak Allah apa yang baik apa yang benar dan yang berkenan di hadapannya nah, saudara tujuan lain dari penebusan selain ayat ini adalah ayat yang kita baca tadi Roma 14 ayat 7 dan 9 ayat 7 sampai 9 dikatakan tidak ada lagi seorang pun dari kita yang hidup untuk diri kita sendiri. Saudara, ini tujuan penebusan yang harus kita lakukan dalam hidup kehidupan kita di dunia, di mana kita hidup bukan untuk diri kita sendiri lagi, tetapi kita hidup untuk Tuhan. Dan kita tidak ada seorang pun lagi yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup, kita hidup untuk Tuhan Jika kita mati, kita mati juga untuk Tuhan Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali Supaya ia menjadi Tuhan Baik atas orang-orang mati Maupun atas orang-orang hidup Jadi sebetulnya ketika kita menerima kebenaran itu Maka seharusnya Apa yang kita lakukan Itu mencerminkan siapa Allah kita Kehidupan yang mencerminkan sikap dan sifat Allah kita, bagaimana Allah dan siapa Allah? Saudara itulah tujuan dari kebenaran yang disampaikan Paulus, tujuan dari pembenaran di mana kita menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Saudara, kalau kita mau mewujudnyatakan kebenaran, maka pertanyaannya bagaimana kebenaran ini dapat diwujudnyatakan di dalam kehidupan kita? Saudara, masalahnya kita tahu ada kebenaran tetapi apakah kita mau menerima kebenaran itu? Apakah kita mau tunduk di bawah kebenaran itu? Kita akan sulit mewujud nyatakan kebenaran kalau kita tidak mau menerimanya. Mungkin saudara berpikir memang ada ya kebenaran yang bukan kebenaran. Memang ada ya kebenaran yang ditolak sebagai kebenaran. Nah saudara mari kita meneliti lagi. Pada zaman Paulus menuliskan suratnya ini, kita akan melihat bahwa ada orang-orang yang menolak kebenaran. Nah saudara, pertanyaannya tadi maukah kita tunduk menerima kebenaran sebagai kebenaran? Nah ada orang-orang yang memiliki kebenaran palsu saudara. Nah Paulus menyampaikan surat Roma ini, sebetulnya Paulus mengatakan di pasal 1 dia rindu sekali datang ke Roma. Karena dia ingin meneguhkan iman jemaat di Roma Nah rupanya ada orang-orang yang punya kebenaran palsu Apa itu kebenaran palsu? Sebenarnya kebenaran yang kita dirikan sendiri Yang kita anggap benar tetapi bukan kebenaran yang sesungguhnya Jadi ada kebenaran yang kita dirikan sendiri Yang sebetulnya bukan kebenaran Tapi kita meyakininya, kita menerimanya sebagai kebenaran yang sesungguhnya Mari kita simak ayat-ayat ini Kalau kita baca di Roma 1.19-19 dan 2.1 Paulus mengatakan Sebab apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah Nyata sebenarnya bagi mereka Sebab Allah telah menyatakannya bagi mereka Sebab sekalipun mereka mengenal Allah Mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah Atau mengucap syukur kepadanya Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia Dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap Ayat 23 Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana Ayat 25 Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta Selanjutnya ayat ke 32 dari pasal 1 Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah Yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati Tapi mereka bukan saja melakukannya sendiri mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya Pasal 10 ayat 2 dan 3 Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah Tetapi tanpa pengertian yang benar Sebab oleh karena mereka telah mengenal kebenaran Allah Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri Maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah Saudara melihat masalahnya sekarang dari ayat-ayat ini Paulus uh, Memberikan ayat ini, pernyataan ini Kepada orang-orang Yahudi Pada saat itu, orang-orang Yahudi Sebenarnya tahu kebenaran itu Yesus Kristus lahir untuk mereka Mereka mengalami kelahiran Kristus Mereka menyaksikan kebangkitannya Mereka melihat Kematiannya, penyalipannya Tetapi mereka tidak mau Mempercayai dia sebagai Mesias Mereka tidak mau mengimani Bahwa sebetulnya Kristus mati Untuk penyucian dosa kebenaran yang mereka dirikan adalah bahwa keselamatan karena melakukan kesalehan dan perbuatan baik dibenarkan di hadapan Allah yang mereka percayai adalah ketika mereka taat melakukan hukum Taurat dan melakukan sunat. Jadi mereka masih terus menantikan Mesias itu, mereka tidak mempercayai Kristus, tidak menerima Kristus sebagai Mesias yang datang untuk menyelamatkan mereka. Nah, Saudara kita melihat bahwa sebenarnya orang-orang itu tahu di sini dikatakan mereka itu sudah tahu tentang kebenaran Allah Tetapi mereka justru setuju dengan orang-orang yang melakukan apa yang dikatakan bukan kebenaran Mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri dan mereka tidak takluk kepada kebenaran itu Jadi sampai saat ini masih ada orang Yahudi yang tetap memegang kebenaran itu Saudara bisa melihat masalahnya, akar masalahnya adalah bahwa pada saat itu orang-orang percaya di Roma mereka punya dua standar kebenaran. Satu kebenaran yang mereka sadari sebagai kebenaran dari firman Allah, tapi satu adalah kebenaran yang mereka dirikan sendiri, yang mereka percayai. Oleh karena itu mereka lebih mempercayai kebenaran yang mereka anggap benar, sehingga mereka tidak takluk kepada Hukum Allah, mereka tidak takluk pada kebenaran Allah Maksudnya nah, itu situasi yang dialami di Roma Karena itu Paulus rindu sekali untuk berada di Roma Dia mengatakan aku ingin menguatkan imanmu dan engkau dikuatkan oleh imanku Kalau baca di pasal 1 Nah saudara sekarang, saudara mungkin berpikir, bapak ibu mungkin berpikir Oh itu masalah di zaman itu Lalu di zaman ini kita tidak mengalami dua standar kebenaran sebetulnya sama, mari coba simak pernyataan ini di zaman ini Sering kali kita dengar ada orang yang bilang, iya sih Alkitab itu emang benar Alkitab itu firman Tuhan tapi gak bisa lah 100% prinsip Alkitab itu diterapkan dalam hidup saya biar bagaimanapun, saya masih hidup di dalam dunia saya adalah manusia, saya bukan malaikat atau pernyataan yang lain, iya sih Alkitab bilang gak boleh bohong tapi ya kalau kita bohong buat nulung orang mah Tuhan tau lah, gak apa apalah Atau zaman sekarang gak bisa, Tuhan sih bilang memang hidup kudus, tapi bagaimana semua orang sekarang juga sudah seks bebas, sudah diterima sebagai kebenaran umum. Gak bisa kita hidup seperti zaman di Alkitab yang puritan. Zaman sekarang anak-anak gak bisa dikerasin kayak gitu. Sekarang mah udah diterima seks bebas, seks sebelum nikah gak apa-apa. Nah saudara itu artinya pergumulan kita sebagai orang-orang percaya sekarang Sama dengan situasi ketika Paulus menyampaikan surat ini kepada jemaat di Roma Saudara orang Kristen di zaman ini punya dua standar Punya dua standar kebenaran Satu kebenaran yang secara umum diterima oleh lingkungannya dalam kehidupannya Dan satu kebenaran yang disadarinya seharusnya ini dilakukan di dalam hidupnya Dalam segenap aspek kehidupannya Tetapi saudara seringkali ada dua standar ini kita melakukan dan menghidupi kebenaran secara umum yang bisa diterima oleh lingkungan kita. Kita tidak menerapkan standar yang seharusnya dari firman Tuhan. Tapi sebenarnya kebenaran itu tidak ada yang ekuivalen Saudara. Apa artinya ekuivalen? Tidak ada kebenaran yang bisa sebanding dengan firman Allah. Firman Allah tidak bisa digantikan dengan Kebenaran yang lain Firman Allah tidak bisa diposisikan sama Setara dengan kebenaran yang lain Saudara Yang namanya kebenaran Dari firman Allah dia adalah kebenaran yang mutlak Kebenaran yang sesungguhnya Yang berotoritas penuh dalam hidup kita Nah Saya mengajak kita kembali ke taman Eden Saudara Ketika manusia pertama kali diciptakan Manusia hidup tunduk Di bawah firman Allah Manusia diciptakan Bukan untuk mandiri Manusia diciptakan untuk hidup bergantung dengan Allahnya Karena manusia adalah rupa dan gambar Allah Maka manusia baru kenal siapa dirinya ketika dia mengenal siapa Allahnya Karena itu manusia tidak bisa terlepas dari Allahnya Yohanes 15 mengatakan akulah pokok anggur kamu rantingnya di luar aku Kamu tidak bisa berbuat apa-apa Saudara kita diciptakan dengan esensi kita harus bergantung dari Tuhan Tuhan tidak menciptakan kita untuk mandiri saudara Begitu juga ketika yang dilakukan oleh Adam dan Hawa Mereka harus mempercayai firman Allah pada saat itu Mereka harus menganggap firman Allah itu sebagai yang mutlak Yang benar yang harus mereka taati Nah saudara ketika itu sebelum manusia dalam dosa Manusia bergantung penuh pada Tuhan, relasi yang sangat erat Manusia mencerminkan kemuliaan Allah Tetapi ketika firman itu mulai dibandingkan Mulai ada kebenaran firman lain dari iblis Saudara, Kapan manusia jatuh dalam dosa? Manusia jatuh dalam dosa bukan ketika dia makan buah pengetahuan yang baik, yang, yang jahat Manusia jatuh ke dalam dosa ketika mereka meragukan firman Tuhan itu ketika si iblis bilang ada dua nih standarnya Satu firman dari Allah satu dari iblis Waktu mereka melihat ada dua mereka mulai bandingkan mana yang benar Nah waktu mereka membandingkan mereka meragukan firman Tuhan disitulah manusia telah jatuh dalam dosa artinya apa ketika mereka mulai meragukan firman Allah mereka terlepas dari Allah mereka tidak lagi bergantung pada Allah mereka tidak lagi mempercayai Allah sebagai satu-satunya yang berotoritas mutlak mengatur hidup mereka yang memberikan kebenaran pada mereka dan mereka mulai menentukan apa yang benar menurut mereka sendiri mereka mulai memilih si iblis yang benar apa Tuhan Waktu itulah kebenaran itu jadi ekuivalen begitu ya Mereka menggantikan setara nih firman Tuhan sama iblis Mereka tidak lagi ada di bawah hukum Allah Mereka sekarang sedang membandingkan antara firman Allah dengan firman iblis Dan saudara apa yang terjadi Akhirnya ketika mereka mempercayai kebenaran yang mereka dirikan sendiri Maka mereka menganggap si iblis yang betul Mereka sudah bergeser, mereka tidak lagi di bawah otoritas Allah Mereka ada di bawah otoritas iblis Saudara inilah awal kejatuhan manusia Kalau baca kejadian 3 ayat 22 Firman Tuhan mengatakan Sekarang manusia itu telah menjadi sama dengan kita Artinya apa saudara? Setelah manusia memutuskan sendiri apa yang menjadi standar kebenarannya di situ manusia sudah jadi Allah untuk dirinya sendiri Makanya ayat itu mengatakan sekarang mereka setara dengan kita Karena apa? Manusia sudah tidak perlu Tuhan lagi. Dia sudah mendirikan kebenarannya sendiri. Apa yang dia anggap benar, itu yang dia yakini, itu yang dia percaya, itu yang dia lakukan. Jadi manusia tidak lagi bergantung dari Allahnya. Manusia lepas hubungannya dari Allah. Dan itulah dosa. Dosa membuat relasi kita putus dari Allah. Kita tidak bergantung lagi dari dia Hidup kita tidak lagi mencerminkan Allah kita Hidup kita tidak lagi merefleksikan karakter Kristus di dalam diri kita Soalnya Kenapa Martin Luther berjuang untuk reformasi bagi gereja Waktu itu pun gereja punya dua standar Kebenaran yang dibangun oleh gereja dengan menjual hak pengampunan dosa Surat pengampunan dosa dan kebenaran berdasarkan firman Tuhan Luther terus memperjuangkan dari kitab Roma Dari kitab perjanjian baru tentang apa itu iman Iman karena anugerah. Iman bukan pakai perantara Melalui pengampunan dosa Kita bisa langsung minta pengampunan dosa dari Tuhan Dan dia kembali mengatakan Kembali kepada Alkitab Kembali pada standar yang benar Karena itu terjadilah reformasi Sudah di dalam kehidupan kita saudara Kita punya dua standar saat ini Kalau kita sekarang bertanya apa sih wujud nyata kebenaran itu Saudara seharusnya wujud nyata kebenaran adalah Ketika hidup orang percaya merupakan representasi dari penciptanya Apa itu representasi artinya perbuatan kita Perbuatan yang mewakili Allah kita Apa yang kita lakukan adalah kehidupan yang mencerminkan siapa Allah Dan bagaimana sifat Allah Setelah ini sebetulnya tujuan dari penebusan Nah maukah kita pada saat ini Sebelum kita bisa mewujud nyatakan kebenaran dalam hidup kita Kita perlu menerima kebenaran itu Kita perlu takluk di bawah kebenaran itu Kalau tidak kita sudah seperti nenek moyang kita Adam dan Hawa Kita mempercayai kebenaran yang palsu Kebenaran yang kita dirikan berdasarkan pengalaman Berdasarkan pengakuan secara umum dari lingkungan kita Dari pergaulan kita Kak nah, saudara, hidup yang merepre, merepre, merepresentasikan Allah kita, pencipta kita, adalah kehidupan di mana sesama kita ketika melihat kita mereka melihat Allah kita. Saudara, itu tujuan kita diciptakan sebagai rupa dan gambar Allah, di mana seharusnya kita menjadi wakil-wakil Allah. Ketika orang melihat hidup kita, mereka memuji Tuhan. Kalau Allah kita kudus, maka hidup kita adalah hidup yang kudus. Kalau kita Allah yang penuh kasih, maka hidup kita adalah hidup yang mengasihi sesama kita. Kalau Allah kita Allah yang benar, maka kita menjauhi manipulasi, kita menjauhi kebohongan. Kalau Allah kita itu kudus, maka kita berkomitmen, berjuang setengah mati untuk menghindari pornografi, untuk menghindari perselingkuhan, untuk menghindari perjinahan, percabulan. Soalnya di zaman ini, standar ada dua. Orang-orang bilang enggak apa apalah pornografi, susah di zaman ini. Anak-anak dilarang lihat internet yang pornografi, enggak apa-apa. Lama-lama juga biasa, lihat pornografi lama-lama udah enggak rasa apa-apa. Tidak mungkin saudara, tidak mungkin. Itu kebenaran palsu yang didirikan dan dibangun oleh orang-orang yang mau percaya pada kebenaran itu. Itu bukan kebenaran yang sejati. Sudah mari memberikan hidup kita, hidup yang kudus bukan yang mati hidup Persembahan yang hidup bukan yang mati Persembahan yang kudus bukan yang cemar Sebagai ibadah kita kepada Tuhan Mendedikasikan 100% hidup kita Dengan segala aspek kehidupan kita Untuk kita baktikan kepada dia Karena arah hidup kita saat ini Setelah kita dibenarkan Adalah 100% arah hidup kita Bagi kemuliaannya Nah saudara ketika kita menerapkan kebenaran itu Kalau kamu tetap Dalam firmanku Kamu benar-benar adalah muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara ketika kita diam di dalam firman-Nya, kita tinggal di dalam firman-Nya, maka kita adalah murid-Nya. Saudara banyak orang percaya, tapi sedikit yang jadi murid. Tuhan Yesus tidak memerintahkan kita untuk menjadikan orang percaya, tetapi Tuhan bilang pergi jadikan semua bangsa murid-Ku. Tugas kita adalah memuridkan, Saudara, apa itu memuridkan? Memuridkan bukan cuma KTB, PA, bukan. Memuridkan adalah membagi hidup kita. Membagi apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam diri saya, proses apa yang sudah saya alami bersama Tuhan, mari bagikan kepada orang lain. Sehingga hidup kita betul-betul menjadi representasi Allah kita. Hidup yang betul-betul menjadi wakil Tuhan, mencerminkan siapa dia kepada sesama kita. Nah setelah ketika kita tidak tinggal di dalam firman, kita bukan murid Tuhan. Banyak orang yang dipanggil sedikit yang terpilih. Banyak orang yang mengaku percaya, sadar bahwa kebenaran yang harusnya diikuti adalah kebenaran dari firman Allah. Tetapi mereka memilih tidak takluk, mereka memilih hidup dan menghidupi kebenaran yang mereka bangun. Berdasarkan standar moral secara umum, bukan lagi standar Alkitab. Nah saudara ketika kita melakukan firman itu menundukkan diri, takluk di bawah kebenaran Kebenaran itu akan Memerdekakan kita Kebenaran yang akan menolong kita Untuk hidup lepas dari dosa Untuk hidup di dalam roh Untuk hidup memuliakan dia Dedikasikan hidup kita 100% Kepada Allah kita Mari kita berdoa Bapa di dalam Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal, yang tidak pernah berkesudahan Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau memberikan anugerah keselamatan, Engkau menuntun kami dalam kebenaranmu Tuhan, Engkau yang dengan pertolongan roh kudus terus bekerja di hati kami, untuk kami bisa hidup benar di hadapanmu, untuk kami melakukan apa yang Tuhan ingin lakukan. Bapa tolonglah pada saat ini untuk kami bisa tunduk di bawah kebenaran firman Allah. Untuk kami mau menerima kebenaran itu dan menjadikannya standar mutlak dalam hidup kami. Dan biarlah kami menghidupi kebenaran itu Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Biarlah kami mau ya Bapa untuk menjadi terang bagi dunia ini. Sehingga orang lain melihat kami, mereka melihat Kristus Tuhan kami. Sehingga hidup kami adalah hidup yang mewakili karakter dan sifat Tuhan di dunia ini. Tolong kami ya Bapa untuk melawan standar dunia, untuk kami hidup berbeda ya Bapa, karena kami dibenarkan, karena kami menerima anugerah itu dengan satu tujuan, yaitu memuliakan Engkau untuk hidup bagi Engkau. Tolong kami ya Bapa di zaman ini untuk kami sungguh menjadi muridmu, untuk kami sungguh boleh memberitakan kebenaran itu, membagikannya kepada orang lain terpujilah namamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur amin